ايها بسم الله باجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السابع عن ابي يعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التجئ من دان نفسه واعمل لما بعد الموت ولا من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن Qala At-Tirmidhi wa ghayruhu min al-ulama ma'nadana nafsuhu hasabaha ila akhir ma qala radiyallahu anhu ketujuh An al Abi 'Ala ya Syaddad bin Aus radiyallahu anhu 'an an-nabi nabi bi Al-khayysu al-aqilu orang yang berakal yang mampu mikir Hah ndak harus alim ini tidak harus dia tadi itu apal Quran Mampu mikir Bukan anak bayi atau orang gila ya ha? Mandana nafsahu Yaitu orang yang memperhitungkan dirinya Bukan ikut hayalannya Memperhitungkan dirinya Saya ini sudah setua ini Berapa ribu rokaat yang sudah saya kerjakan setelah sunnah ya Berapa kali aku hatam Al-Quran ya Seminggu sekali Kalau enggak satu bulan sekali Kalau enggak berapa kali ini Baca Quran itu satu juz berapa jam ya Padahal 24 jam ya setiap hari kita punya Kok lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya ya Kok lebih berhatian makannya sama ibadahnya ya Kok lebih berhatian kerjanya ya Sama urusan akhiratnya ya Dana nafsahu Orang yang punya akal itu Memperhitungkan Menghisap dirinya Kemudian setelah itu Sadar Bukan hanya sekedar merenungkan Ashafullahaladzim tetap Wa amila lima ba'dal mod Dan dia beramal Berbuat lima ba'dal maut Untuk apa yang setelah kematiannya Apa setelah kematian? Kubur Kif kuburannya Hisab Kif hisabnya Timbangan amal bagaimana Timbangan amalnya Jadi bukan hanya sekedar merenungi Kemudian kosong hasilnya Tapi langsung bergegas Hah? Wa amila lima Ba'dal mod Itulah orang yang dikatakan al-agil Orang yang waras Kata orang sekarang Ini ya Wal ajiz Dan orang yang ajiz Yang enggak mampu Ada riwayat Wal ahmad Orang yang bodoh Bodoh inemen Itu ahmad itu Ini ya Buduh tidak bisa dikasih pengertian Itu ahmak Man akba'ah yang mengikut ke nafsahu jiwanya dia Hawa'ah terhadap keinginan dirinya Keinginan jiwanya, hawa nafsunya hmm? Kalau nafsu itu ada yang disebut Al-Ammarah bisu' Kalau nafsu tadi itu ada yang disebut al-lawamah. Ada juga disebut nafsu itu al-mutmainnah. Nafsu yang disebut al-ammarah yang ngajak berbuat jelek. Nafsu yang di, yang, yang disebut al-lawamah yang selalu mencela dirinya. Kau ini apa sih? Masa kamu kalah sama anak kecil itu? Ah, mencela dirinya. Masa kamu tidur, Dok? Ada nafsul mutma'innah Nafsu yang tenang Yang merasakan ketenangan jika ibadah kepada Allah Yang jelek adalah yang pertama Tapi hawa nafsu Ini selalu membuat orang tadi itu terperdaya, tertarik Ini yang selalu mengaruhi Dan ini yang membuat orang tadi itu Terseret nafsunah menjadi ammarah bis Bisu Haa? Karena itu orang yang bodoh yang menjadikan dirinya sebagai pengikut hawa nafsunya. Yang penting makan enak walaupun haram. Yang penting rumah bagus walaupun menipu. Yang penting perempuan cantik walaupun zina. Yang penting, yang penting itu aja. Kepuasan kata orang sekarang yang dicari adalah kepuas kepuasan untuk akhirat. Watamana Allah dan dia berangan-angan untuk Allah al-amani dengan angan-angan yang bohong, yang penuh dengan tipuan. Maksudnya, InsyaAllah kita kan beriman, kita kan cinta sama Nabi. InsyaAllah Allah dapat siapa artinya Nabi? Angan, -an, hayal. Insyaallah kita masuk surga sudah, jangan terlalu kamu repot masuk surga. Inti turunannya siapa? Tetap aja minum kamar kelak kelak kelak kelak kelak. Masuk surga, inti siapa datuknya Inti luar biasa. Untuk urusan nama Allah, tamanna dia berhayal. Untuk urusan apa sudah pernah dia berhayal? Makan enak, nah, bisa kita bisa makan enak kalau kita ndak masak. Enggak bekerja, enggak bisa. Kita punya rumah nih, kalau enggak mau berusaha enggak bisa. Masuk surga, khayal. Insyaallah dapat nabi masuk surga, enggak ada usaha. Insyaallah salafus saleh kita akan narik kita masuk ke surga, enggak bagi usaha. Tamanna 'alallahi amani Ini orang yang goblok. Ini orang yang bodoh. Hah? Nah itu seharusnya tidak demikian Orang yang pandai tadi itu Betafakur untuk akhiratnya Kemudian mempersiapkan dengan amal so Amal soleh Bukan untuk akhirat dia tadi itu sadar Kemudian dia berhayal Mengandalkan nanti itu Mengandalkan untuk ini Berkah, syafaat ah, itu dan ini Tapi urusan di dunia Nafsu yang dikedepankan tidak demikian Nah karena itu Kita harus paham nah Kita harus paham Jadi begini gambarannya Kalau kepingin sehat paham ya? Inilah Vitamin-vitamin Makan ini, makan itu Kalau makan ini dan makan itu Kamu akan, se akan sehat Misal nih misal Paham ya tapi kamu tidak makan. Cuma tahu, Dok. Mana mungkin akan bisa? Kulih penting sehat wis. Cekono oh itu dokter itu. Kamu pasti sehat kalau nyedeki dekiti dek sama dokter tadi itu. Loh, dekiti dokter itu kamu bisa sehat kalau kamu tadi itu mau mengamalkan bimbingan atau anjurannya dokter. Bukan deket, Dok. Inti ke dokter itu sol inti. Tanyakan sama dokter, gimana? Tentang diri kamu, penyakitnya kamu Insya Allah sembuh kamu dengan Kamu menghubungkan diri dengan dokter Tadi itu, gak bisa Ibtisol dengan Nabi, dengan berserawat dengan Nabi Insya Allah, iya Tapi tujuannya mendekatkan diri Dengan Nabi, ngikuti ajaran Nabi, sunnahnya Nabi, begitu maksudnya Kira-kira bisa gak manusia Itu kenyang kalau diceritai makanan Tanpa makan Bisa Inti tahu kulih itu Dia lapar, bisa kenyang Gak bisa Kira-kira orang yang sakit diceritai obat Bisa gak lah sembuh, gak bisa Begitu juga kita Kita diceritain Nabi itu akhlaknya Begini, Nabi itu akhlaknya begitu Tanpa diamalkan, tanpa ditiru Cukup Gak cukup Kita diceritakan, sholat duha itu pahalanya Begini, sholat berjamaah itu pahalanya begini Tanpa mengerjakan, cukup Gak cukup Karena itu harus dikerjakan. Itu semuanya, ilmu-ilmu itu harus diamalkan. Begitu maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Nabi. Bukan hanya sekedar kita nyebut-nyebut aja Ya, itu bagian cara mendekatkan diri. Tapi bukan hanya sampai ada di situ. Tingkatkan dengan mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Begitu seharusnya. Fintum. Wallahu'alam. Ayah. Kata si Namar, hasibu anfusakum, gablaan tu hasabu. Eh? Hishab pendirikan masih belum dihishab oleh Allah.